Bareng bersama Ramayana ada Mike pro juga ada laskar Nilotro. Siapa dia? Kalau bukan Devil, Al Diva, you palapa. And <laughs> Terima kasih yang sudah berbagi